Sing aku aku uak mas, ya. tapi aku tetap setia dengan. Si si si, si. Terpaksa tapi aku ambek sampean. aku duain. Lu <laughs> oh, luar okay. biasa pemalang walaupun hujan Betul. kita tetap semangat. Betul sekali mas Ha oh. Terima kasih banyak Uang. ya. Bungko bersama Monata, Monata dalam sekolah lagu Maafkan. -ah oh maafkanlah. -ah mas Nana? Santai cak, santai cak lagu terbaru dari Kita koleksi dulu biar nyantai suasana biar enak. Dari kita mantan nyantai aja dulu. Barang santai awas barang hilang, awas. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mere Amora Második Amora Sibang ibu kau Hujan agak rendah, suasana enak Pada Indonesia kepala luar biasa akan aku kasih sekuatna terjadi Selamat Ku hanya irsani berkorban demi cinta Köszönöm, szépen! Thank Te